إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان صدق الحديث كتاب الله وهر الحج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه بتاع وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله اعزق الله يا ايها المؤمنات Ya ayuh al Alhamdulillah kita kumpul pada pagi ini di tempat yang mulia yaitu Baitullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik hidayahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yaitu barakah ilmu. Allah berikan apa yang kita kaji, apa yang kita rekam di benak kita dari ayat Al Quran, Allah insyaAllah memberikan kepada kita paham tentang ayat Al Quran itu dan sunnah Nabi SAW. Siapa yang Allah berikan paham tentang agamanya, maka Allah kehendaki dia kebaikan pada diri dia. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, "Mairudillahi khairan wafkehu fitdin". Barangsiapa yang Allah kehendaki, orang itu mendapatkan hidayah Allah. Barang siapa yang Allah kehendaki orang itu mendapatkan kebaikan dari Allah Maka dia dipahamkan tentang agamanya Maka daripada itu kita selalu mahan kepada Allah Agar Allah memberikan kepada kita yaitu taufik hidayahnya Kelak siapa orang yang memberi, yang diberikan oleh Allah taufik hidayahnya di dunia ini Dia akan berjalan di atas muka bumi ini Yaitu dengan ketenangan jiwa, kebahagiaan dan apa yang dia punyai dari ilmu yang ada pada dirinya akan membawakan berkah Akan membawakan petunjuk pada hidup di dunia ini Yang akan menuju insyaallah menjadi kebahagiaan di akhirat kala amin ya Ibu-ibu sekalian Pada kali ini saya yang lalu sudah kita bahas Yaitu sudah beberapa kali pertemuan tentang tafsir ayat kursi kan Sudah selesai saya bawakan yaitu tema tentang yaitu efek negatif dari perbuatan maksiat Dari perbuatan maksiat Saya seperti biasa buat samari, buat ikhtisar, ringkasan Tentang apa yang akan kita bahas pada pagi ini Seringkali saya membawakan ringkasan yang di tangan ibu-ibu sekalian itu Ya, itu hanya sebagai pengantar saja. Adapun isi yang kita bicarakan kurang lebih 2 jam Yang tidak ada di situ semua, itu hanya sebagian kecil saja. Kenapa? Selalu saya katakan supaya sesiapapun dia, misalnya pada hari ini ibu-ibu keluar dari masjid ini, ibu akan tahu, oh temanya efek negatif perbuatan maksiat. Sudah tidak bawa catatan misalnya, ibu keluar dari sini enggak ngerti apa-apa mengandalkan hafalan itu tidak cukup. Tidak mampu kita menghapal mengapa mengandalkan hafalan itu tidak cukup. Ya, dan itu menjadi sunatullah, ketetapan Allah untuk mencatat ilmu ini adalah untuk merekam jiwa kita, merekam ilmu ini pada jiwa kita itu dengan mencatat. Dan itu perjalanan para imam-imam. Ya, para imam-imam mazhab, para muhaddis seperti daripada Imam Abu Hanifa Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim Mereka punya catatan Bahkan mereka tidur dengan catatan mereka Ya, Ini menjadi motivasi kita Kalau kita sekarang enak Ibu ibu mencatat di kertas HVS Zaman modern ini kita sudah mencatat di media yang sangat modern Yaitu kertas HVS Kalau dulu boro-boro ada kertas yang bagus Dulu orang dulu catat di mana? Di tulang belulang Di kulit-kulit binatang yang telah disamak di pelepah-pelepah pelepah dedaunan itu mereka mencatat di situ. Ibu, kita harus tahu bagaimana perjuangan orang terdahulu dalam mencatat ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah itu masa kecil yaitu di Madinah menjadi asisten dari Imam Malik Rahimahullah Ya, Imam Syafi'i ini adalah murid dari Imam Malik yang ada di Madinah. Ya, Imam Malik meninggal, penggantinya tidak begitu lama. Imam Syafi'i meninggalkan Madinah menuju ke Baghdad karena mendengar ada seorang alim besar, ada seorang ali hadis yaitu Imam Ahmad bin Hamal dari Madinah. Imam Syafi'i menuju ke Baghdad untuk menemui, memenuhi apa, menemui siapa Imam Ahmad bin Hamal. Yang dibawa puluhan onta itu dengan pengiringnya itu bukan makanan, apa yang dibawa? di dalam punggung-punggung onta itu adalah catatan-catatan ilmu coba bayangkan kafilah itu beriringan itu dengan beberapa onta itu bukan terus makanan-makanan bekal di perjalanan dari Madinah menuju Baghdad saat itu yang ditempuh dengan jalan kaki dengan darat ya boro-boro pakai kecepatan mobil ini kecepatannya binatang saat itu bisa bulanan di situ ya itu yang dibawa adalah di punggung onta itu adalah catatan-catatan berkarung-karung itu ya bungkusan itu adalah catatan ilmu imam syafi'i sangat sedih tidak mungkin akan meninggalkan catatannya yang selama tahunan di madinah itu akan ditinggalkan Dibawalah itu catatan kesana kesana kemari kenapa ilmu ya ada seorang ada seorang mungkin sebagai apa kai ya sebagai mungkin pembina rumah sakit ya yang untuk penasehat Orang-orang yang sakit ya di rumah sakit begitu ya Ada saya ingat seorang yang di rumah sakit Dia terbaring di kamarnya Ketika masuk ke dalam kamar itu jenguk Dia sedang baca Bukan baca koran Ya, Tentu kalau Quran sudah dibaca Apa yang dibaca? Catatan 20 tahun yang lalu 15 tahun yang lalu dia baca ketika sakit di kamar dia mengenang catatan dia apa mengingat catatan dia yang sekian belas tahun. Catatan apa? Catatan agama, catatan din. Sambil dia sakit dia membaca dibolak-balik tuh lembaran catatan tangan dia. Ingat kembali apa yang pernah dipelajarinya. Itu terjadi pada pada seseorang. Nah, mulai pada mulai itu Ibu-ibu, saya sarankan kepada ibu-ibu dan kepada saudari saudari terutama yang masih muda-muda ini catatlah ilmu. Catatlah ilmu, siapapun dia pasti mencatat. Tidak mungkin ustaz akan mengajar tidak ada catatannya mustahil. Semua ustaz yang mengajar di sini pun pasti sudah mempersiapkan catatan. Itu menjadi menjadi satu sunatullah. Kok apalagi kita ustaz yang kelas kecil, para imam yang besar-besar yang mereka menggarami lautan ilmunya, yang tadi saya sebutkan dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Bukhari, itu punya catatan-catatan. Padahal mereka kuat hafalannya. Bayangin, mereka kuat, sangat kuat hafalannya. Bahkan Imam Ahmad bin Hamzah itu termasuk dalam ulama dua, apa? Dua ulama ahli hadis selain Imam Bukhari yang diculiki Amirul Mu'minin fil hadis. Amirul Mu'minin fil hadis. Karena kekuatannya bisa menghafal 1 juta hadis bayangin 1 juta hadis hafal Dengan matan dan sanat Dengan matan dan sanat Matan itu apa? Redaksinya Rasulullah bersabda bla bla bla Itu adalah matan Redaksinya apa? Yaitu yang merawikan Itu adalah sanat Itu hafal 1 juta hadis bayangin Subhanallah Itu para ulama' terdahulu Itu mencatat Mencatat dan mencatat Dan itu bukan ter, terjadi pada kaum lelaki saja Kaum sahabiat Para wanita sahabat Tabi'in Wanita-wanita tabi'in Wanita-wanita tabi'in Mencatat dan mencatat Kalau tidak mencatat hilang ilmu Ibu ya? Hilang Mengandalkan hafalan itu kita hilang Apalagi zaman sekarang yang penuh dengan heruk piku apa? hiruk pikuk dunia, hiruk pikuk bagaimana ini sekarang kita disibukkan oleh dunia yang begitu rupa, kita tidak catat hilang ilmu, sayang kita duduk bertahun-tahun kita ngaji bertahun-tahun tanpa dicatat hanya mengandalkan pendengaran hilang ilmu, sayang ya ini saya sarankan kepada semua ini sunat Allah menjadi ketetapan bagaimana cara meraih. Ilmu nanti Insya Allah kapan waktu saya akan mengkaji tentang bagaimana menggapai meraih ilmu syariah secara metode secara usul yang benar Insya Allah lain kali biiznillah Mari kita mulai yaitu dampak maksiat dari negatif dari perbuatan maksiat ya pengaruh negatif dari perbuatan maksiat tersebut ya ibu-ibu sekalian a'za Ibu lihat pada pengantar tulisan tersebut pada ayat pertama. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Ibu lihat ya, wa qulu wa kabir mustator. Setiap apapun perkara yang kecil maupun besar pasti tertulis. Ini adalah suatu hal yang harus kita tanamkan pada diri kita. Perbuatan apapun kecil dan besar mustatir apapun dari perbuatan kita kecil, besar akan Allah catat akan tertulis perbuatan kita ya itu yang pertama kedua ayat ibu bisa lihat dalam tulisan tersebut Allah berfirman wa may wa rasulahu fa innalahu nar jahannam khalidina fiha abada barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya maka untuknya balasannya api neraka jahannam yang kekal di dalamnya ini ancaman Allah ya. Allah katakan wa <tip> yasillaha fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada jelas ini ancaman Allah ya, jadi yang pertama adalah semua perbuatan wa kullu saghir wa kabir mustator semua perbuatan apapun sekecil apapun yang besar apalagi akan tertulis di dalam catatan Allah dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya maka balasannya adalah apa neraka Jahannam ibu perhatikan Allah tidak katakan wa may'sil laha titik ya kan Allah katakan apa wa may'sil laha wa rasulahu Allah gandeng Allah dirinya berikut siapa Rasulnya ya selain itu juga sama taat waati Allah, ha? Waati Rasul, wahzaru dalam satu ayat yang lain. Taatlah kalian kepada Allah dan begitu juga taat kepada Rasul. Allah gandeng juga dirinya Allah Azza wa Jal dengan Rasul. Begitu juga maksiat. wa وَرَسُولَهُ Allah gandeng. Kenapa demikian? Bisa jadi orang mengatakan, menganggap bahwa kalau dia tidak bermaksiat kepada Allah, cukup. Mungkin bisa jadi dia bermaksiat kepada Rasulnya. Bisa jadi orang bertauhid, Bisa jadi dia tidak berbuat syirik. Bisa jadi. Tapi dia ada sedikit maksiat kepada Rasulnya. Tetap dalam kategori orang itu muslim itu bermasalah di dalam perbuatannya. Meskipun dia taat kepada Allah maknanya dia bertauhid. Contoh. Ada satu orang yang makan bersama Rasulullah. Yang makan bersama Rasulullah. Dia makan bersama Rasulullah ini makan. Dilihat oleh Rasulullah dia makan dengan tangan kiri. Padahal orang itu bertauhid, orang itu beraqidah. Maknanya dia tidak berbuat syirik. Tapi ketika bermuamalah, dia bergaul dengan Rasulullah, dia makan dengan tangan kiri. Diingatkan oleh Rasulullah, "Qul bi yaminik." Makanlah kamu dengan tangan kananmu. Orang itu jawablah Astagfirullahaladzim. Aku nggak bisa. Maknanya nggak bisa itu bukan dia dalam arti itu tangan kanannya ini dalam arti ada udzur syari. I. Makna udzur syari itu misalnya dia tangannya ada perban atau luka atau dia sedang sakit ngangkat tangan itu udzur syari. I. Kalau kita misalnya makan tangan kita misalnya digib. Atau tangan kita ada perbanan karena kita luka atau kita sakit ngangkat tangan kanan boleh tidak pakai tangan kiri boleh kenapa ada uzur syari ini nggak ada orang itu dengan bangganya dia dengan congkaknya dengan sombongnya orang itu makan di hadapan rasulullah saw dengan makan tangan kiri dia dikatakan, dikatakan oleh rasulullah kamu makan dengan kanan kananmu aku nggak bisa ya rasulullah kata kata kata orang itu kata Rasulullah kalau begitu kamu selamanya tidak bisa mengangkat tangan tersebut apa yang terjadi tangannya saat itu tidak bisa mengangkat tangan kanannya hukuman di mana itu di dunia nah ini orang ini bermaksiat kepada siapa Pada Rasulullah padahal masalah ahlak loh ini ini kan masalah ahlak tidak ada hubungan dengan apa akidah nggak ada masalah apa ahlak ya kan makan dengan tangan kanan Orang makan dengan tangan kiri itu masalah ahlak Masalah adab Yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW Tapi dia bermaksiat Kepada Rasulullah Meskipun dia bisa jadi orang itu Bertauhid Bisa jadi dia tidak berbuat syirik Tapi karena dia bermaksiat Menyalahi sedikit Rasulullah SAW Dia dapat hukuman Dia bermaksiat kepada Rasulnya Maka Allah katakan Wa maya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu narun lahu jahannam khalidina fiha abada barang siapa yang bermaksiat kepada Allah lalu dia juga dia bermaksiat kepada rasulnya balasannya untuk dia adalah apa neraka jahanam yang kekal di dalamnya ini tentang maksiat jadi maksiat ini kepada Allah dan maksiat kepada rasulnya marhum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya sekarang ayat yang ketiga ibu lihat. Dalam ayat yang ketiga tersebut, dalam tulisan tersebut. Apa kata Allah dalam surat An-Nisa 31? In tajdanibukabair matun hauna anhum nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Barang siapa yang kalian menghindari menjauhi dosa-dosa besar apa yang telah dilarang darinya untukmu kami akan hapus yaitu dosa-dosa kecil kalian dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia yaitu surga maknanya. Allah katakan in tajtanibukabair ma taunauna anhum. Siapa saja kalian jika kalian menghindari menjauhi kabair yaitu dosa-dosa besar apa yang telah dilarang darinya matun anhu Allah katakan apa nukafir ankum sayiatikum Allah akan hapus dosa-dosa kecil bahkan tidak itu Allah janji Allah akan masukkan orang-orang yang ber yang menjauhi dosa-dosa besar ini Allah akan masukkan ke dalam surga Allah azza wajalla Ibu azzakumullah mari kita lihat apa itu dosa-dosa besar? Apa itu dosa-dosa besar? Sebelum kita memasuki dosa-dosa besar apa saja, kabair di sini intajtani bu kabair anhu itu. Ya, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, apa yang telah dilarang darinya akan kami akan hapus dosa-dosa kecil. Apa itu dosa besar? Insya Allah. Kita akan apa kaji Tapi sebelum itu Saya akan bawakan Yaitu suatu permasalahan Akibat berbuat dosa Nah ini sebelum nanti dosa-dosa itu apa? Akibat berbuat apa? Berbuat dosa Yang pertama ya Apa yang pertama? Terhalangnya ilmu syari Itu pernyata Di dalam tulisan itu tidak ada Akibat orang berbuat dosa apa? Terhalangnya ilmu syar'i. Orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat dosa, Allah azza wajal akan mem akan memberikan yaitu suatu azab bagi dia. Akan Allah jauhkan rahmat dari dia kepada orang yang berbuat maksiat ini sehingga ilmu syari itu sulit sekali masuk ke dalam sanubarinya, terhalang ilmu syari itu yang pertama. Ya. kadangkala -kadang, ibu kita berkata kepada diri sendiri, saya kok ngapalkan satu ayat, menghafal dua ayat, menghafal satu hadis, kok sulitnya luar biasa. Kadang-kadang ibu ada enggak seperti begitu? Ya, bu Ada bu. Kadang kalah kita bertanya pada diri kita. Hah? Iya kan? Ngapalin satu ayat, dua ayat, satu hadis sulitnya minta ampun. Padahal masih muda. Ibu-ibu muda. Kalau yang sudah tua, yang sudah tua di atas mungkin ya 60, 55, 50 mungkin ya ada sedikit-sedikit sudah rekamannya sudah berkurang. Tapi jangan dikira, ada orang-orang tua pun juga yang masih kuat dalam menghafal lo ya, enggak kalah sama yang ibu-ibu muda. Ini masih muda. Ibu-ibu muda umur 25, umur 30, 30-an, ya di bawah 40 lah, gitu kan masih ibu-ibu muda itu. Itu kadang-kadang bilang saya menghafal Quran sulit. Satu ayat dua ayat sulit. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda begitu kita introspeksi Introspeksi diri Kira-kira apa ya Kok bisa saya begini Apa ada sesuatu saya melakukan Yaitu kemaksiatan Ya ingat bu Maksiat ada dua Maksiat zuhir Sama maksiat batin Maksiat apa Zuhir Dan maksiat Apa Batin Ya Maksiat gohir adalah maksiat yang orang lain tahu. Yang orang lain apa? Tahu. Apa itu? Ya misalnya zina, mencuri, ya minum-minum khamer, minum-khamer, mengambil hak orang lain, mengzolimi orang lain. Itu maksiat. Kata-kata kasar, sumpah serapah, mengumpat, menipu, ya saksi palsu itu yang zahir. Ya, itu dosa-dosa yang wohir. nanti insyaallah itu dari ke, apa itu yang kabair, dosa-dosa besar itu. Nanti insyaallah setelah ini selesai, yang apa? akibat dari dampak negatif dari berbuat maksiat apa pada diri kita ini apa yang terjadi? Ya. Itu yang zahir, yang nampak. Yang kedua yang batin. Batin itu apa? Diri kita yang tahu. Diri kita yang ngerti. Diri kita yang ngerti. Iya. Diri kita yang paham sendiri. Pasti kalau Allah mengetahuinya, orang lain enggak ngerti. Bahkan ibu seorang suami yang berbuat kemaksiatan pun istrinya enggak tahu. Termasuk suami istri, istri berbuat kemaksiatan, yaitu masalah batin, suaminya juga enggak tahu. Ya. Batin ini kita merujuk yuk kita buka surat Ali Imran 135 dulu. Ya Ali Imbron surat ketiga Ibu perhatikan ayat ini Yuk kita lihat Mari yang ada di hp Buka itu aplikasi androidnya Anissa 135 Nah Anissa Ali Imbron 135 surat ketiga Ali Imbron 135 Ketemu Ali Imbron 135 Coba kita renungin bersama Ya. Wal ladzina idza fa'alu fahishatan aw anfusahum dzakarlullaha wastaghfaru li dzunubihim. Wa ma yaghfiru dzunub illallah. Wa lam ysirru ala Sudah ketemu semua? Ibu, saya katakan Bu, ibu melihat dengan mata Quran sama ibu mendengar lebih masuk ke dalam sanubari yang ketika mata melihat ini menjadi suatu sunatullah, ya. Jadi biasakan ibu kalau ngaji lihat Quran, insya Allah akan lebih menyerap daripada dengan telinga. Telinga ini hanya untuk membackup saja untuk membantu, membantu mata. Tapi fungsi utama itu adalah mata, ya. Tapi Subhanallah, saya sedikit akan katakan ini. Ada orang buta, secara mata dia tidak bisa lihat, tapi dia hanya mengandalkan telinga. Subhanallah. Allah berikan kekuatan kepada orang buta Sama dengan orang yang seperti ini. Mata ini tidak terganggu Kekuatannya sama Kenapa? Allah berikan dia seakan mata-mata batin Mata hati Seakan dia bisa melihat dengan kekuatan telinganya nah, Tetapi bagi kita yang normal Yang kita bisa melihat Biasakan melihat Karena lebih masuk ke dalam sanubari Lebih terekam Melihat ayat Al-Quran itu lebih terekam Bahkan ada suatu riwayat Siapa yang memandang ayat Al-Quran Dengan ikhlas membacanya matanya, Pahala Memandang Memandang itu bela, belajar Jadi perhatikan Tolong kalau ngaji Jangan lupa bawa Al-Quran Dimanapun kita berada Bawa Al-Quran Isilah dompet ibu Yaitu tas-tas ibu Jangan gincu Quran Ya Jangan gincu yang dibawa Bu Kemana pun Di tas ibu ini apa Dimanapun berada apa Quran Sekarang sudah Sekarang tidak bisa kita nih Sekarang ini Dimanapun kita harus dengan Apa Quran dimanapun kita berada Baik kita Perhatikan waladina idzafa anufahisha, yaitu orang-orang yang berbuat fahisha. Fahisha itu apa? Maksiat. Berbuat maksiat fahisha itu fahsyah. Ya, apa itu fahsyah? Inna salah tanha anil munkar anil fahsyah wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari apa? Perbuatan apa? Kemungkaran dan fahsyah. Ya, Anil fahsyak wal mungkar Dari perbuatan fahsyak dan mungkar Itu sholat. Ya, Apa beda antara fahsyak dengan mungkar Nah ini Inna sholata tanha anil fahsyai Wal mungkar Sesungguhnya sholat itu Kalau betul-betul sholat Yang benar Bisa mencegah Dari perbuatan fahsyak dan mungkar Apa fahsyak? Sama dengan ayat ini Walladhina idza fa'alu fahsyah Orang-orang yang berbuat Yaitu fahsyak Orang-orang yang berbuat dengan fahishah apa fahishah kemungkar yaitu semua kemungkar semua kemungkaran ya fahishah pun juga masuk ke dalam kategori kemungkaran ya fahishah ini adalah amal-amal dosa amal-amal makziat yang ber, yang bersifat zahir yang bersifat apa zahir itu adalah fahishah ya nah Lantas Allah katakan apa? Walladzina idha fa'alu fahisha Au dhulamu anfusahum Atau Ibu perhatikan ayat Allah tidak mengatakan orang-orang yang berbuat fahisha Yang berbuat fahisha Dan Mendolimi sendirinya Dosa-dosa yang mendolimi tidak Tapi Allah katakan Atau Pakainya apa nih? Aw bukan Maknanya apa? Orang-orang yang berbuat kemaksiatan fahisha ya itu yang berbuat tadi dosa-dosa yang dohir tadi zina minum kumer nipu nyolong membolimi orang lain mengumpat memaki ya saksi palsu itu dosa-dosa itu itu adalah fasihat dan yang lainnya dosa-dosa yang lain itu ya atau orang yang membolimi dirinya dosa-dosa yang membolimi dirinya apa dosa-dosa yang membolimi dirinya Yaitu ketika dia berbuat dosa bersendirian Para ulama mengatakan begitu Orang yang tidak tahu Orang yang berbuat dosa yang orang lain tidak tahu Itu bisa jadi ada dua macam yang yang orang lain tidak tahu Bisa jadi permainan hati Bisa jadi dia berbuat maksiat ketika orang lain tidak tahu di sini yang paling berat, Ibu. Yang paling berat ketika dia sendiri. Hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Kekuatan iman yang berat untuk melih menangkis maksiat. Banyak sekarang kita diingatkan ketika seseorang bersendiri, dia pegang HP, Ibu. Dia pegang HP. Ketika dia sendiri dia bisa membuka situs-situs porno membuka situs-situs apa? Porno. Video porno, gambar-gambar porno, enggak ada orang dia di kamar sendiri. Bisakah dia? Bisa. Siapapun dia. Siapapun dia. Ya, siapapun dia. Makanya kata Sofyan Al-Fauri mengatakan, kalau orang yang menyembunyikan dosa batinnya, tapi Allah mengetahuinya dan dia menampakkan amal gohirnya itu orang boleh. Bapak Ibu, ini sofi alfarie mengatakan, saya ulang, seseorang yang menyembunyikan amal amal dosa batinnya, tetapi Allah tahu kan, dan dia menampakkan amal gohirnya, amal gohir baiknya itu orang boleh. Kemunafikan ada di situ. Kemunafikan ada di situ. Jadi seakan dia orang baik secara zahir, tapi ketika dia bersendiri dia berbuat kemaksiat. Dia berbuat kedzaliman. Ya, yang tadi saya contohkan. Dia sendiri dia berbuat yaitu mata memandang hal-hal yang haram. Ketika dia sendiri. Makanya ada suatu riwayat hadis yang panjang hadis tersebut yang mengatakan bahwa nanti suatu saat ada orang-orang yang di di akhirat kala amalnya itu bertebaran, bertebal, berteban, bertebaran, bertebangan tidak ada pengaruhnya. Bagi ke debu-debu yang bertebangan. Ya, maknanya tidak ada nol. Ya. Kenapa? ditanya oleh para sahabat yaitu orang-orang ketika di dunianya dia berbuat maksiat itu ketika bersendiri bahkan amalnya ini sebesar bukit Tihamah besar bukit Tihamah itu besar jadi amalnya itu besar amal kebajikannya itu apa besar tapi ketika dia bersendiri ketika dia sendirian dia berbuat apa maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini akan terjadi nanti di pengadilan Allah Azza wa Jalla di alam akhirat sadih nanti ya. Jadi orang-orang yang mendzalimi sendiri ini subhanallah. Ya. para ulama mengatakan lebih berat mana antara kita ya antara seseorang manusia muslim yang me yang dia akan menghilangkan dosa lohir Apakah dosa batin Lebih berat mana Lebih berat mana ibu Menghilangkan dosa batin Sama dosa yang bersendirian Dengan dosa yang lohir lebih berat mana Yang batin lebih berat Kalau yang lohir Yang nampak orang lain bisa nasih hati. Orang misalnya berbuat Volim kepada tetangganya Berbuat volim kepada saudaranya dia mencuri, dia mengambil hak orang lain Orang lain kan tahu, bisa dinasehati Bisa utus-utusan Ya, Mengutus-utusan untuk apa? Untuk menasehati dia, Kenapa? Karena, Karena dosa dhuhir Tapi ketika dosa batin Mana yang tahu? Mana yang tahu orang lain? Siapa yang tahu? Hanya Allah Azza wa Jal ya, Ini beratnya, makanya Allah katakan Yaitu Wallerina idza fa'alu fahishah atau anfusahum yaitu orang-orang yang berbuat fahisyah berbuat dosa maksiat yang fahsyah yang secara zahir orang lain bisa tahu atau dia mendzalimi dosa-dosa menzalimi dirinya maka Allah katakan apa zikrullah dia mengingat Allah maka dia meminta ampun kepada Allah nah, ini untuk hal itu sulit ibu ya untuk begitu tuh sulit untuk kita mengingat Allah kita meminta ampun kepada Allah. Kita berbuat dosa ini, ya Allah. Hanya rahmat Allah yang bisa mengembalikan orang yang berbuat dosa kembali lagi, yaitu taubat, ya, taubat ke jalan Allah tersebut. Maka daripada itu ada pertanyaan, ibu. Orang sholat kok tetap nyolong. Orang sholat rajin kok tetap menduli orang. Kenapa demikian? Padahal Allah katakan, inal tanha anil fasya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan fasya dan kemungkaran. Kok tetap korupsinya jalan? Kok tetap maksiatnya jalan? Jadi gimana ini kesolatnya ini? Ya, kita buka Al-Baqarah, Bu. 45. Ini jawabannya ada di sini, Bu. Mari kita lihat Al-Baqarah 45. Kenapa salat kok tetap nyolong? Kenapa orang salat tetap korupsi dan sebagainya? Ini. Yuk kita lihat Al-Baqarah 45, 46. Samu. Ya. Apa kata Allah? Wasstaiinu bisabri wasalah wa innaha lakabirotun illa al-khasyiin alladzina yadhunnuna annahumulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Allah katakan wastainu bisabri wasalah. Mintalah engkau tolong kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Ya kan Bu? Ya Allah mengatakan agar kita memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Ibu perhatikan, Allah dahulukan apa? Sabar dulu, baru sholat kan? Betul kan? Washtainu bi sobri wasolah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran, lalu kamu sholat. Itu maknanya demikian. Wowu <mati> di sini adalah thuma, lalu kamu sholat. Allah dahulukan sabar. Baru sholat. Ini ada makna. Ibu perhatikan. Bagaimana orang yang sholat. Yang dia belum menghilangkan maksiat pada dirinya. Makna sabar di sini adalah. Orang yang sabar dalam menjalankan perintah Allah. Orang yang sabar dalam menjauhi larangan Allah. Itu orang sabar. Baru sholatnya akan. Berdampak positif ya. Kalau dibalik, Bu, Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Mendahulukan kata sabar Mengakhirkan kata sholat Itu ada makna di Quran ini Para ulama menjelaskan Wasta'inu bisobri wasolah Mentalah pertolongan kepada Allah Dengan kesabaran Lalu kamu sholat Kalau Allah misalnya bu katakan Mentalah kepada Allah Wasta'inu bisolah wasobr Mentalah pertolongan kepada Allah dengan sholat dulu Baru sabar Gimana mau sholatnya yang benar Dia hanya baru apa Berbuat maksiat ya. Jadi bagaimana sholat ini akan terbentuk dengan baik Harus didahulukan dengan apa Kesabaran dulu Sabar dalam apa Sabar dalam menjauhi larangan Allah Patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya Itu membutuhkan kesabaran nih bu Gak gampang bu Ya yeah. sabar di situ. Orang menjalankan perintah Allah, orang menjalah menjalankan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, begitu juga Rasulnya dan menjauhi larangannya itu kesabaran. Itu nggak mudah bagi kita. Makanya bagi siapa orang yang telah sabar tadi, bagi siapa orang yang telah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, kemudian dia mohon kepada Allah dengan sholat, sholatnya akan apa? akan mutu, sholatnya akan berdampak positif kepada dirinya. Ya, tapi Allah katakan apa? Wa inna laka Sesungguhnya itu sel berat, berat sekali untuk menjalankan sholat, sabar kemudian sholat itu, itu berat. Tapi Allah katakan kecuali ilah alal khusyin. kecuali orang-orang yang khusyuk Nah, bu, banyak ulama bu. Yang mengatakan khusyuk itu macam-macam. Ada khusyuk yang mengatakan. Apa sih yang dibutuhkan dengan orang khusyuk tadi? Orang yang menghadirkan Allah setiap saat. Orang yang menghadirkan Allah setiap saat. Ada yang mengatakan khusyuk adalah orang yang ibadahnya yaitu selalu tepat waktu. Itu adalah orang yang khusyuk. Ada juga definisi khusyuk adalah orang yang menjauhi larangan Allah. Yang mengerjakan perintah Allah Itu orang khusyuk ya. Tapi kalau saya mengatakan Dari berbagai definisi Dari berbagai arti khusyuk yang telah Diterangkan oleh para ulama Mengatakan orang khusyuk itu adalah Cukup dua kata Tahu diri Dan sadar diri bu. Kalau kita sudah tahu diri dan sadar diri Mudah bu Makanya Allah katakan Minta pertolongan engkau kepada Allah Dengan kesabaran dan sholat Dan itu berat Kecuali orang-orang yang husuk Orang-husuk itu apa? Orang yang tahu diri dan sadar diri Kita sebagai manusia Kita bu Kita sebagai manusia ini Ditakdirkan oleh Allah hidup Untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah Lantas kita tahu diri bahwa kita ini manusia ini Tidak ada apa-apanya Di mata Allah Siapapun dia ya, Siapapun dia manusia tidak ada apa-apanya Kadang-kadang kita merenung Makanya kadang-kadang kita perlu tanya kepada diri kita Siapa aku? Siapa saya? Saya manusia Manusia yang dilahirkan di dunia ini Yang diberi hidup oleh Allah Apakah umur saya panjang? Apakah umur saya ini pasti panjang? Apakah umur saya ini dalam arti bisa memberikan apapun kepada saya? Siapa yang memberi itu semua Pasti ada sang pencipta Kalau begitu saya ini Tergantung hidup di dunia ini Nah Itu enggak renung Tahu diri kita Ya Tahu diri sebagai manusia Maka dalam pepatah Arab dikatakan Awalul insan nutfah Wa akhiruhu jifah Ini orang-orang yang tahu diri Yang tahu hakikat kita sebagai manusia Asal-mu'asal asal kita manusia ini Kata pepatah ya ini pepatah, Bukan hadis, pepatah Arab Awalul insan nutfah wa akhiruhu jifah Asal-mu'asal asal kita Manusia ini adalah apa? Dari setitik air mani Yang menjijikkan tapi suci ya kan? Kita ini kan berasal dari setitik air mani Yang menjijikkan kalau kena tangan menjijikkan Tapi suci, itu asal kita Mau tidak mau itu asal kita Cuma kita tahu diri Kita ini dari air itu Dari air mani kita Wahakhiru Hujiyah dan berakhir kita manusia akan menjadi apa bangke. Jadi kita ini semua calon bangke ibu setuju tak? Lah memang iya. Saya ibu itu calon jenazah, calon bangke kita. Iya betul tak? Ia kan. Nah tahu diri kita. Kalau kita sudah tahu diri siapa kita ya kan sebagai manusia yang bakal mati kita asalnya manusia adalah setitik mani berakhir kita akan menjadi bangke dan sebagainya tahu diri kita kita akan menempatkan diri kita akhirnya menjadi apa manusia yang sadar diri apa sadar dirinya setelah tahu diri manusia di zoif manusia ini lemah bu manusia ini lemah bu kita ini mati bu kematian itu sedekat dengan urat leher kita bu kematian kalau kita sadar diri. Sadar diri tidak akan ada pada diri seorang manusia sebelum tahu tahu diri dulu. Iya. Kita sadar diri bahwa kita ini akan mati. Mati ini, kematian ini sedekat dengan urat leher kita. Manusia ini lemah, sangat-sangat sangat-sangat lemah. Jatuh dari atas mati kita. Iya. Jatuh dari atas mati kita. Dibakar terbakar mati kita. Ketabrak, Ditabrak, mati kita Tenggelam, mati kita Ditembak, mati kita Dibacok, mati kita Benar enggak? Loh, berarti manusia ini apa? Lemah Bukan lemah, super lemah Kalau boleh saya katakan Bukan hanya lemah, super lemah kita Maka jangan sok-sok apa Gede romongso kalau orang bilang sok sokan Wah ini aku, inilah aku Lolololol, ya Allah, aku tu siapa, kamu tu siapa? Kita ni manusia lemah, manusia ini bakal mati. Kita keluar saja ketabrak mobil mati kita. Jauh dari atas mati, dibakar terbakar kita mati kita. Apa hebatnya kita tu apa? Tak patut kita sombong, tak patut kita angkuh, kita tak patut kita mengatakan inilah aku. Tak pantas kita mengatakan itu. Yang berhak untuk sombong siapa? Allah azza Azzawajal Makanya Allah dengan sebutan apa? Al-Mutaqabbir Itu Allah Makanya ada suatu ha Hadis Nabi Bolehnya membalas sombong Kepada orang sombong Itu bukan hadis Al-Kibir Lil-Mutaqabbir Sodaqoh Al-Kibir Lil-Mutaqabbir Sodaqoh Yaitu sombong Membalas sombong kepada orang yang sombong itu katanya Saudakoh itu bukan hadis Tidak mungkin Rasulullah akan mengajarkan itu Tidak mungkin Masa kejelekan dibalas dengan kejelekan lagi Masa kitanya harus berbuat sombong lagi Membalas orang sombong Membalas orang sombong dengan apa Sabar Membalas orang sombong dengan apa Kesabaran Ya Apa iya Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk menghadapi Firaun yang sombong itu dengan sombong pula? Enggak. Bahkan apa? Diperintahkan apa? Faqul lahu qaulan layyinan. Ya. Idhhab. Innahu tuh. Pergi kamu berdua sunguhnya dia dalam keadaan yang yaitu melampaui batas. Faqul lahu qaulan layyinan wala Allah yatazakk Kata Allah Musa dan Harun AS Diberintahkan oleh Allah Untuk menghadap Firaun dengan kata-kata apa Lembut Firaun loh ini ya? Firaun Supaya berdakwah kepada Firaun Dengan kata-kata yang lembut Supaya apa Kata Allah Mungkin barangkali dia sadar Atau dia takut kepada aku Ya bukan terus dibalas dengan apa? sombong. Enggak. Bahkan dengan kata-kata apa? lembut. Nah, jadi enggak boleh. Sombong dibalas dengan sombong itu menjadi suatu kebaikan, menjadi sedekah. Itu enggak benar. Ya, bisa jadi memang misalnya ibu mendengarkan di YouTube, "Oh, ada orang yang mengatakan ustadz bahwa hal itu benar." Enggak. Itu bukan hadis. Ya. Itu bukan hadis. Daksah riwayat itu. Ya, untuk hal. Begini. Jadi ibu azaqullah jadi orang-orang yang khusyuk adalah orang yang tahu diri dan sadar diri. Lantas Allah katakan supaya kita ini menempatkan diri pada tempat yang benar sebagai manusia. Allah katakan apa? Setelah Allah katakan wasda inu bi sabi wasolah, mintalah pertolongan Engkau kepada Allah dengan kesabaran, dengan solat, lalu kamu solat dan itu berat. Wa inna halalakabi Kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk tadi? Orang yang sadar bahawa dia mau mati. Apa kata Allah alladzina yadhunnun itu empat namanya alladzina yadhunnun annahum laqaa rabbihim wa annahum ilaihi rajiun yaitu orang-orang yang yakin Bahawa dia akan ketemu dengan robnya dan mereka sesungguhnya akan kembali akan kepadanya kembali, kembali kepada Allah azza wajalla jadi orang-orang yang sadar sadar untuk apa menemui Allah itulah orang khusyuk kalau orang yang sudah khusyuk Orang yang yakin bahwa dia akan mati, sebagai manusia kita yakin bahwa kita akan kembali menemui Allah, itu insya Allah akan terbentuk kehusuan bagi bagi diri kita. Nah, maka daripada itu, orang-orang yang berbuat dosa, Allah katakan yaitu dzakarullaha mengingat Allah dan memohon ampun kepada Allah berat ibu, sulit untuk diwujudkan kecuali orang-orang yang husyuk tadi. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang betul-betul dia dalam arti... Meyakini pada dirinya bahwa dia sebagai hamba Allah. Dia akan kembali kepada Allah. Maka dia akan... Uh, apa? Akan selalu dia... minta kepada Allah agar dia selalu dilindungi oleh Allah. Dia berbuat dosa, dia ingat. Dia berbuat dosa, dia ingat kembali. Sehingga dia tobat. Dia tobat kembali lagi ke jalan Allah. Itulah orang-orang yang diberi rahmat azza azawajal. Jadi yang pertama apa tadi? terhalangnya ilmu. Terhalangnya ilmu. Ya, itu yang pertama. Ya, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah pada satu saat satu ayat lupa. Sekelas Imam Syafi'i ini ada satu ayat lupa ketika membaca satu ayat kelupaan ketika membaca satu surat kelupaan satu ayat. Bagi Imam Syafi'i galau. Kalau kita sih biasa, wah. Cuma satu ayat ini tinggal buka apa? Mushaf. Tapi bagi Imam Syafi'i galau. Kenapa? Kelas imam besar dari umur tujuh tahun hafal 30 juz. Ya. Seorang imam besar, seorang alim besar, al-'alim mutabahhar fil 'ilm yang menggarami laut. Haf lupa satu ayat. Gak bisa tidur dua hari dua malam Imam syafi'i Subhanallah Apa yang terjadi ini pada diriku Mengevaluasi dirinya Eh gak taunya Bisa jadi Mungkin aku Kelupaan satu ayat kata Imam syafi'i Dua hari yang lalu Saya ke pasar Sesara gak sengaja Saya menoleh Tersingkap seorang wanita betisnya Saya melihat betis wanita itu Sara nggak sengaja. Subhanallah. Imam Syafi'i melihat betis seorang wanita Sara nggak sengaja menghilangkan satu ayat. Apalagi kita ini. Apalagi kita melihat perempuan yang bermaksiat dengan pakaian yang membuka aurat. Bagaimana kita para ustaz akan tetap ada guruan di sini? Karena mata kan bisa kita, nggak bisa kita ni. Nggak begini kan kita jalan bu, ni bu, kita ni kan nggak nggak boleh pakai tutup mata bu, kita keluar bu. Iya. Betul kan bu? Ini saya mau ngomong dari hati nurani ini. Kita sebagai lelaki ibu juga ya, kita kan nggak bisa pakai tutup mata bu. Apa ya kita mau keluar pakai tutup mata? Sementara maksiat di mana-mana, perempuan yang mengumbar aurat di mana-mana. Kita buka YouTube kadang-kadang muncul perempuan yang buka apa, yang buka-bukaan begitu. Itu Imam Syafi'i hanya melihat tidak sengaja betis. Dari kaki seorang wanita menghilangkan satu apa ayat Subhanallah itu maksiat dampak maksiat sehingga Imam Safi mengeluarkan syairnya mengadu kepada gurunya Imam Waki membuat syair mengadu kepada siapa gurunya Syakawtu ilah Waki suahirzi aku mengadu kepada guruku tentang jeleknya hafalanku. Coba, Bu. Satu ayat dianggap jelek hafalannya. Tawaddhu'nya Imam Syafi'i rahimahullah. Hanya satu ayat dianggap apa? Rusak hafalanku. Syakautu ila wake su'a hifdhi. Aku mengadu. Aku mengadu kepada guruku Wake tentang hilang tentang jeleknya hafalanku. Fa'arsya dari ila tarkil Guruku itu Imam Wake menasihati aku Agar meninggalkan maksiat. Wakal, I'lam. bianna ilmu ilmu Allah nur. Ketahuilah bahawa sesungguhnya ilmu Allah itu adalah cahaya. Ilm, bianna ilm, nur. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wanul Allah layak tali asi dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Itu syair Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Aku mengadu kepada guruku Imam Wakil Tentang jeleknya hafalanku Maka guruku menasahati aku Agar meninggalkan maksiat Sesungguhnya ketahuilah bahwa ilmu Allah itu adalah cahaya Dan cahaya Allah Tidak akan diberikan kepada siapa? Orang yang maksiat Subhanallah. Jadi ibu terhalangnya apa? Ilmu orang yang berbuat Maksiat Kedua Dampak negatif Yaitu terhalangnya rezeki Terhalangnya rezeki Ibu. Subhanallah Bisa jadi rezeki kita seret Mungkin kita evaluasi pada diri kita Apa kita ini masih berbuat maksiat Coba kita renung Kita introspeksi pada diri kita salah, salah satu dari sekian negatif pengaruh pada diri kita terhalangnya rezeki. Rezeki jadi seret. Rezeki jadi terhambat. Bisa jadi rezeki itu datang karena orang berbuat takwa. Bisa jadi rezeki seret pada diri kita, kebangkrutan usaha kita ketidaksuksesan bisnis kita bisa jadi dari maksiat. Kita enggak tahu hal itu. Para ulama mengatakan di dalam surat At-Talaq. Yuk kita buka kita lihat suratnya di depan daripada saya bacakan ya. "Bama yatakalla ya ja'alahu makhraja" itu kita buka surat At-Talaq. Kita buka Surat At-Tolak Surat ke-65 Ketemu Ketemu Ibu Ketemu 65 At-Tolak Ketemu bu Ayat 2 ayat 3 Coba kita renungkan 65 Ulama menjelaskan demikian Temu bu Yuk kita lihat Wa ma yataqillaha Yaja'allahu makhroja Wa yirzuqhu Min haithu layahtasib Wa ma yatawakkal Allallahi fahuwa Hasbuh Inallah Bani gamrih waj'alallahu liquli syai'in qadra barang siapa yang takwa kepada Allah Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tanpa dia sangka barang siapa yang tawakal kepada Allah Allah akan mencukupinya bu kita lihat ayat ini wamayyaqillaha yaj'al lahu makhraja Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi kehidupan. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, bahkan bukan itu saja. Wa yarzuquhu min haitsu la Allah akan memberikan rezeki tanpa arah yang disangka. Maka kebalikannya. Nah, kebalikannya. Barang siapa yang tidak takwa Karena Allah katakan kan barang siapa yang takwa Allah akan berikan jalan solusi kehidupan jalan keluar Dan Allah akan berikan rezeki kan Berarti Faham kebalikannya mafhum mukhalafahnya adalah Barang siapa yang tidak takwa Maka Allah akan cegah rezeki dari dia Barang siapa yang tidak takwa Maka Allah tidak akan berikan jalan keluar kehidupan Kebalikan ayat ini Siapa yang takwa, Allah memberikan jalan keluar. Siapa yang takwa, Allah akan berikan rezeki. Berarti siapa yang tidak takwa, Allah tidak akan berikan jalan keluar kehidupan. Makanya banyak orang yang tidak takwa, solusi kehidupan sulit dia memecahkan masalah kehidupan. Kenapa? Karena bukan orang-orang yang dekat kepada Allah, stres, depresi, ujung-ujungnya bunuh, bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak diberikan oleh Allah jalan keluar. Kenapa? Kok tidak Allah tidak memberikan jalan keluar kehidupan Solusi kehidupan Karena dia tidak takwa Karena dia tidak mendekat Allah Karena dia tidak mencari solusi dari solusi Islam Dia mencari solusi dari luar Islam Dia cari solusi kehidupan ini Ya jauh dari tuntunan Allah Jauh dari rezeki ya. Maka daripada itu siapa yang mendekat kepada Allah Allah akan memberikan Makanya Allah katakan wa, wa hasbuh. Lanjutnya Barang siapa yang dia tawakal kepada Allah Yang menyerahkan urusan ini hanya kepada Allah Yang menyerahkan urusan ini untuk dirinya hanya Allah Yang akan mem memberesinya Allah akan mencukupinya Fahuah hasbuh Fahuah hasbuh itu maknanya Allah akan membereskan urusannya Sehingga dia kembali kepada asal mula perkara yang dia inginkan Itu maknanya fahuah hasbuh Jadi semua ini kita berpegang kepada siapa? Kehidupan kita Allah Azza Wajalla. Jadi orang-orang yang berbuat maksiat, Allah bisa menghalangi rezeki dia. Seret rezekinya. Bisnis bubar. Bisnis dia jualan enggak jalan. Bisa jadi karena kemaksiatan. Tapi kita enggak tahu. Maksiat itu apa? Kadang-kadang Bu, maksiat itu kita enggak sadar, Bu. Enggak sadar kalau kita ini berbuat maksiat. Makanya ada doa Rasulullah, "Ya Allah ampunilah aku dari dosa yang aku tahu sama dosa yang tidak aku sadari." Allahumma inni astaghfirudzunubi. Ya Allah aku mohon dos, mohon ampun dosa-dosaku. Ma'alam wa ma Itu doa. "Ya Allah ampunilah dosaku dari dosa yang aku tahu, yang aku sadari sama yang dosa yang aku tidak sadari." nah dosa-dosa yang nggak disadari ini yang berat ibu, apalagi orang merasa bahwa itu bukan dosa ya Allah, yang meyakini bahwa itu bukan dosa karena apa? dia meyakini bahwa saya benar, meyakini bahwa saya itu benar, padahal dia salah bisa jadi, nah ini berat, bisa saja kita melolimi orang lain, bisa jadi kita mengambil hak orang lain, bisa kita bisa saja kita menyakiti hati orang lain. Tapi kita merasa benar, ya kita merasa benar. Nah, orang-orang yang berbuat maksiat-maksiat itu Allah akan hambat rezekinya. Karena apa? Karena ulah dia sendiri, karena perbuatan dia sendiri. Jadi apa? Akan Allah tekan rezekinya karena perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga, hati merasa jauh dari Allah apa Hati mer apa Terasa jauh dari Allah Orang yang berbuat maksiat itu Hati akan merasa jauh dari Allah Siapapun dia Orang yang selalu berbuat maksiat Maksiat tanpa ada kesadaran Tanpa dia istighfar Itu hati akan jauh dari Allah Hati ini akan tertutup hati ini akan hitam. Berbuat satu maksiat hati akan kena noktah tusaudah, titik hitam. Berbuat maksiat lagi hati akan terkena noda hitam. Bu, dalam satu riwayat bu Hajar Aswad, Bu. Kalau Ibu haji umroh wartanya apa sih, Bu? Hitam. Itu dalam satu riwayat dulu putih, Bu. Itu batu dari mana sih? surga Allah turunkan dari siapa semenjak nabi Adam alaihi salam dalam riwayat terus dari tangan ke tangan sampai pada rasul sampai Rasulullah sallallahu itu Hajar Aswad itu putih tapi ketika itulah Hajar Aswad yang putih itu seputih lebih bening daripada susu turun ke dunia Dimana manusia terjadi apa bunuh membunuh di antara manusia berbuat maksiat kecipratan dia Kena dampaknya dia. Dampak apa? Kemaksiatan manusia. Menjadi apa? Hitam. Jadi Hajar Aswad hitam itu dulunya putih. Tapi karena kena dampak kemaksiatan manusia. Jadi apa itu? Hitam. Itulah kita. Sama kalau hati kita berbuat maksiat. Terkena noktatus saudak. Terkena noda-noda hitam tersebut. Sehingga hati ini jauh dari... Allah azza wajalla. Yuk kita buka surat Al-An'am. Kita buka surat Al-An'am. Al-An'am surat ke 6 ya, surat ke-6 dulu kita buka Al-An'am surat ayat ya. Sudah ketemu? 122. Al-An'am 6 122. Kita renungkan yuk, mari-mari kita. Ketemu, Bu? Yuk kita bahas. Apa kata Allah? 122 Al-An'am. Awamankana, awamankana maytan. Ketemu, Ibu? Yuk kita cari semua. Yuk kita sampai bareng. Coba kita cermati dari kata perkata Al-Qur'an ayat ini. 122 Al-An'am, ketemu semua? Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kama mathaluhu fi zulumat Laisa bi minha kadzalika zuyna lil kafirin ma kanu ya'malun. Ya atau siapa mereka yang telah mati. Maka kami hidupkannya. Dan kami jadikan untuknya. Cahaya. Dia berjalan dengannya. Yang syibihi. Mereka dia berjalan dengannya di ketengah manusia. Sebagaimana siapa perumpamaan orang yang berada di kegelapan. Laisa bi kharijin minha yang tidak ada jalan keluar darinya. Begitulah kami hiasi untuk orang-orang kafir dari apa yang mereka perbuat. Ibu perhatikan ayat ini. Awamankana maitan. Atau siapa mereka yang telah mati? Mati di sini mati apa? Mati apa? Mati hati. Bukan mati beneran, bukan. Ini ayat ini berbicara perumpamaan. Maka dikatakan Orang yang mati hati Adalah orang seperti Mayit Orang yang mayat berjalan Orang kafir itu Adalah orang mayat berjalan Lah kok bisa kayak gitu Kenapa Karena hatinya mati Orang Islam Nanti kalau saya bilang orang kafir mayat berjalan nih Dianggap ujaran kebencian Lagi nih kan? Gimana nih Ya kan tapi kita sulit sekarang di negara kita ini Bu. Nah, kalau kita katakan orang non-muslim mayat berjalan nanti dianggap gimana? Ya memang betul. Ya sih maksud perumpamaan ini. Orang mayat berjalan itu adalah orang yang tidak punya iman. Orang yang hatinya penuh dengan keimanan adalah yaitu orang manusia yang hidup bukan mayat. Jadi orang yang mati hati dianggap apa? Mayat berjalan. Yang mengatakan Allah ini Quran. Awaman kana maitan. Yaitu tidakkah atau mereka yang dianggap, itu, yang dianggap mayit itu. Yang dianggap mayit itu. Yang dianggap mati. Kenapa mati? Karena mereka hatinya hitam. Tidak ada keimanan. Maka Allah hidupkannya. Fa nah hu. Maka kami hidupkannya. Maksudnya dihidupkan dari mati hidup arwah ruh ini bukan itu maksudnya Allah berikan apa iman Faahyaynahu di sini kami hidupkan tuh Allah berikan iman Allah berikan taufik Allah berikan rahmatnya jadi orang-orang yang kalau tidak Allah berikan rahmatnya Allah tidak berikan yaitu yaitu keimanan pada seseorang itu mati dia bagikan mayat berjalan hidup tapi seperti mayat kata Allah tapi kalau dia kami beri dia ini keimam keiman, ke hati ini hidup, itulah yang disebut dengan orang hidup, kata Allah. Terus Allah katakan -kata apa? Wajalna lahu nuron. Setelah dia dihidupkan dengan iman, kami belikan nur, kami jadikan untuknya nur. Apa nur? Quranul Karim, cahaya di dunia ini yang puncak dari cahaya Allah adalah apa? Al Quranul Karim. Al-Quran ini akan memancarkan iman. Kepada siapa? Kepada pembacanya. Kepada yang mentadaburinya. Kepada siapa? Kepada yang mengamalkannya. Allah jadikan dia nur. Dengan nur itu apa? يَمْ شِي بِهِ فِيهِ نَسْ Dengan nur itu dia berjalan dengan bahagianya. Dia berjalan dengan tenangnya. Dia berjalan dengan penuh arahan di ketengah masyarakat. Setelah mendapat apa? Allah katakan kaman masalah hufizulumat begitu juga perumpamaan orang-orang yang berjalan di kegelapan. Masuk kegelapan bukan peteng lampu mati bukan bu apa bu di sini orang yang berjalan hidup tidak punya arahan orang yang hidup tidak punya petunjuk orang hidup tidak memakai petunjuk Allah itu bagikan orang yang berjalan di gelap kata Allah apa lesabi karijin minha dia tidak punya solusi kehidupan. Dia tidak punya jalan keluar. Nah seperti tadi surat atolak At tadi. Ya. Sebaliknya tadi. Kalau tadi surat atolak At apa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah... ...Allah akan memberikan jalan keluar. Tapi kalau tadi... ...orang yang berjalan di kegelapan... ...leysa bihorijin minha. Ini tadi. Lawan dari surat atolak At tadi. Jadi siapa yang tidak mendekat kepada Allah... Allah tidak akan memberikan solusi kehidupan Ya pantas saja Suami istri ribut melulu Tukaran melulu Sebulan dua bulan nikah cerai Pernah dengar ibu? Banyak Sudah nikahnya mewah Hambur-hambur uang Dua bulan bubar Ya kenapa? Karena berangkat tidak dari takwa Karena berangkat tidak dari takwa Suami istri tidak ada rasa mewadah warahmatnya. Ini saya bicara kepada yang muda-muda nih, ibu-ibu muda ini. Ya. Insyaallah yang tua sih insyaallah sudah sudah sudah sudah matang dalam kehidupan. Ini yang muda-muda ini. Yang muda-muda ini masih membuka peluang untuk hal-hal yang tidak benar dalam rumah tangga. Makanya berangkat. Makanya paling enak itu bersuami istri itu kalau satu visi. Ini ibu-ibu muda ini. Satu apa? Satu visi antara suami istri itu satu visi. Satu visi itu apa? Saya Se sekata. Ayunannya itu enak. Ini enggak kadang-kadang suami kesini istri kesini sini. Dia enggak nemu yang suaminya kadang-kadang malas ngaji, yang istrinya alhamdulillah rajin ngaji. Malah suami kadang-kadang apa? Gafle kerjanya setiap malam Summer Iya. Gafle majlas yang enggak karuan sehingga kadang-kadang bu ibu jangan khawatir zaman sekarang menurut banyak info ibu-ibu ini sekarang lebih tinggi ilmunya daripada kaum suaminya kadang-kadang kadang-kadang ini ya kadang-kadang lebih tinggi daripada lelaki kadang kalah tapi jangan terus kita mentang-mentang lebih pintar dari suami terus ngajarin suami jangan jangan tetap nggak boleh itu secara etika kalau ngasih tahu boleh dengan baik-baik tapi jangan terus kita ngajarin ini jangan tetap Dariman pun juga kita di Islam ini istri di bawah suami. Alrijal kuwa muna ala ala nisa, ya hal begitu. Jadi penuh dengan kesabaran kalau ada sesuatu rumah tangga yang tidak apa, yang tidak seia sekata. Penuh dengan kesabaran. Terus bangkitkan kesabaran, kesabaran terus. sampai sekuatnya kita kesabaran tersebut, jangan sedikit-sedikit putus asa, sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai. Cerai itu bukan solusi jalan keluar. Perceraian itu bukan solusi terakhir, ya. Perceraian itu kesabaran dulu yang diutamakan dalam berumah tangga ini. Ya. Maka daripada itu, tadi orang yang berjalan dengan nur tadi, yamshibihin nas dengan nur tadi, fajalna lahun nuron, kami jadikan dia dengan nur dia akan berjalan di tengah masyarakat dengan kebahagiaan, dengan ketenangan, dengan mantap dia, sebaliknya orang yang berjalan di kegelapan tersebut itu yang ketiga tadi. Apa? Hati menjadi jauh dari Allah. Yang keempat. Maksiat itu akan melemahkan hati dan jisim, fisik. Ya, Bu. Apa, Bu? Iya. Akan melemahkan hati dan fisik. Hati dan fisik kita Bagaimana kita tidak Terus kita ini Melemahkan hati dan fisik Kemaksiatan ini akan menghancurkan hati Kemaksiatan ini akan menghancurkan jiwa kita Yaitu apa badan kita Orang-orang yang berbuat maksiat itu Kadang-kadang dia jauh Dari hal karena dia merasa apa Kemaksiatan kata Rasulullah Sallam yang selalu meresahkan hati. Al-Maksiat, Maha Kau Maksiat ini yang akan apa? Menggelisahkan hati. Kalau sampai seorang Muslim yang berbuat maksiat hati tidak gelisah, wah ini alamat sudah. Alamat apa nih? Tanda-tanda apa nih? Alamat dia jauh dari Allah sebenar-benarnya jauh. Dia berbuat maksiat hati itu tidak gelisah. Tapi kadangkala kita Berbuat maksiat itu hati masih apa? Gelisah Ibu pernah merasakan itu? Saya, ibu-ibu ya Pasti Sedikit kita merasakan misalnya bu, Kita Mengatain seseorang Atau kita mengumpat seseorang Atau kita memaki seseorang Setelah itu kita sadar Di hati merasa tetap enak ternyang-nyang kita, terbayang-bayang kita beberapa hari, seminggu dan seterusnya. Kenapa? Kata-kata Rasulullah bahwa maksiat itu adalah fitrohnya manusia kalau betul-betul masih fitroh yang meresahkan apa? Dada. Jadi kalau seorang Muslim yang berbuat maksiat dia tidak apa? Dia tidak ada kegelisahan, kegundahan hati. Wah ini tanda-tanda dia jauh dari Allah Azza Wajalla. Jadi akan melemahkan hati akan melemahkan fisik kita. Ya. Makanya tadi hati akan berdebar-debar. Sehingga apa? Tekanan darah naik. Insulin, adrenalin naik. Ini cuma dimasuk yang dimaksud dengan melemahkan fisik. Kenapa? Faktor maksiat. Orang yang maksiat kadang kala berjalan di ketengah masyarakat dia tidak berani. Ya. Dia ketemu orang deg-dekan. Dia berbuat ini enggak enak. Akan apa? Melemahkan fisik kita. Ini pengaruh apa? Pengaruh dari maksiat tersebut. Ya. Jadi subhanallah. Penyebabnya itu apa? Yaitu penyebabnya negatif itu banyak sekali hal-hal yang demikian. Selanjutnya, ada ulama yang mengatakan bahwa maksiat ini adalah akan mengurangi umur kita akan mengurangi umur kita. Tapi kadang kala Ibu kita melihat di masyarakat orang yang berbuat maksiat dari dulu muda sampai tua masih hidup saja. Ya kan? Kadang kala kan kita berpikir demikian. Dari muda ada orang yang ahli maksiat sampai tua masih berbuat maksiat kok panjang umur juga ya? Kan begitu kadang kala. Itu Bu yang disebut dengan istidraj, apa? Istidrot. Apa istidrot? Allah ulur dia Allah ulur dia Untuk berbuat apa? Untuk berbuat maksiat Allah panjangkan umur dia untuk berbuat maksiat Makanya Rasul mengatakan Khairun nas Man kafuro amaluh Ya Khairun nas Man kafuro amanuh Wahasuna amaluh Sebaik-baik manusia itu yang terbanyak Amalnya Tapi baik Perbuatannya itu yang sebaik-baik manusia sudah panjang umur banyak berbuat kebajikan ya banyak dan perbuatan kebajikan itu baik itu sebaik-baik manusia ya itu demikian ya itu penyebab-penyebab negatif daripada apa daripada maksiat. Nah sekarang kita ke ayat tersebut dalam ayat tulisan tersebut bu dosa-dosa besar itu apa sih nah ini bu yuk kita sama-sama bu kita lihat. Dalam tulisan tersebut, bro. In ta'jidanibuka ba'ir ma'tonahuna anhu nuka fir'ankom, syiati kum wanudhil kum karima. Anissa tiga satu dalam tulisan awal tulisan tersebut. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar apa yang telah, di, yang telah dilarang oleh kalian, ya, yang, telah di, yang telah dilarang darinya untuk kalian, kami akan hafus dosa-dosa kecil. Apa itu dosa besar? Yang pertama syirik. Dosa besar itu syirik Itu dosa yang ter-terbesar Itu syirik Syirik tidak bakal diampuni dosanya Kalau dia tidak tobat Ibu, gimana? Kalau dia tidak apa? Dia tidak tobat Mati syirik Pasti neraka Pasti neraka Dalilnya Anissa 4.8 Dalilnya an Nisa An Nisa 48 puluh temu surat ke empat empat syirik empat 48 delapan An Nisa 48 puluh la In Allaha layak firu an yushrek bihi wayakfiru maduna dalika lima yasha wama yushrik bil lah fagristara izman azima Ketemu bu, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni seseorang yang Menyekutukan kepadanya, An Yusri Kabeih. Tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ketemu bu, Anissa 48. Inallah layakfir An Yusri Kabeih, layakfir maduna dalika. Lima Allah tidak akan mengampuni Orang yang menyakutukannya Tetapi Allah akan mengampuni Selain daripada itu Siapa yang Allah kehendaki Syirik Dia berbuat syirik Tidak akan diampuni Allah Kalau dia mati tanpa tobat ya Tanpa mati tanpa tobat Tidak akan diampuni Tapi kalau dia sebelum dia mati Sebelum arwah ini ada di kerongkongan, dia tobat, insya Allah Allah akan ampuni semua. Tapi kalau dia mati belum tobat, Allah tidak akan mengampuni. Selamanya pasti di neraka wel ini orang Islam ini. Kita bicara orang Muslim ini, ya. Tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa terlain daripada syirik bagi siapa yang Allah mau, yang Allah kehendaki Maknanya apa? Orang mati zina, orang zina jelas di hotel sama perempuan wil wheel, wilnya dia kan banyak orang yang syifulan mati di hotel sedang zina wal yaububillah ya kan jelas mati zina ya kan hukumnya gimana? orang dia pasti nggak nggak so, tobat kok orang dia matinya aja dalam keadaan busana tidak pakai busana lagi dia wal yaububillah ya kan ahlu sunnah mengatakan orang yang mati berbuat dosa selain daripada syirik yang tidak sempat tobat seperti zina, minum-minum homer dan seterusnya. Diserahkan kepada Allah. Diserahkan kepada Allah. Mungkin Allah ngampuni. Mungkin Allah enggak ngampuni. Dalilnya ini 48. وَيَكْفِرُ مَدُونَ ذَلِكَ لِمَ يَسْيَ Allah akan mengampuni dosa-dosa selain daripada syirik. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau orang berbuat zina, Berbuat dosa apapun mati belum tobat diserahkan kepada Allah. Mungkin Allah ngampuni, mungkin Allah enggak ngampuni. Ya Allah. Lah kalau misalnya seseorang yang berbuat dosa selain syirik, enggak tobat. Kalau Allah enggak ngampuni, ya berarti tetap masuk wail juga sama, selamanya. Wal yadbillah. ini syirik. Yang kedua apa? Meninggalkan sholat Itu dosa besar Meninggalkan sholat Itu dosa Itu kabair Seberapa banyak kaum muslimin Sekarang yang meninggalkan sholat Seberapa banyak kaum muslimin yang meninggalkan sholat Ya Telah datangnya generasi yang meninggalkan sholat Buka surat Mariam 59 Yuk kita buka surat Mariam 59 Ya Surat Maryam 59, surat ke-19 ayat 59. Surat Maryam. Telah datangnya generasi yang menyia-nyiakan salat. 59, surat 19 ayat 59. Ayat 59. Ayat 59. Ayat 59. Temu 59 puluh sembilan, Maryam. Fakhalaf min baghim qulfun azau salah, wa tabau shahwat, fasaufayilqana ghiya. Temu. Maka telah datang generasi pengganti sesudah mereka, yaitu generasi yang menyanyiakan solat. Dan memperturutkan hawa nafsu. Kelak mereka akan mendapati kesesatan. Ini Allah telah mensitir. Telah memeringatkan kita. Akan datangnya generasi pengganti sesudah mereka. Siapa mereka? Para Rasul. Para Nabi. Para orang-orang soleh. Generasi sesudah mereka. Yaitu orang yang menyanyiakan sholat. Ayat ini pertama untuk ahlul kitab. Untuk ahlul kitab. Yaitu mana ahlul kitab menyanyiakan sholat menyanyi, Membetulkan hawa nafsa sudah datangnya para rasul ya Yang kedua seperti mujahid katakan Bahwa ini adalah hum min kaum umat Muhammad SAW Bahwa ini adalah kaum umat Muhammad SAW Berarti kita, kaum muslimin Itu mujahid Mujahid itu seorang tabi tabi'in mengatakan tabi Tabi'in mengatakan mujahid yaitu seorang apa? Yaitu bahwa ini kaum dari umat Muhammad telah datang generasi yang menyanyiakan sholat, ya orang Islam yang menyanyiakan sholat sekarang ini, terutama yang pertama apa? meninggalkan sholat terbukti ayat Al-Qur'an ini banyak yang kaum muslimin yang meninggalkan sholat ini dosa besar ini hukum dalam meninggalkan sholat ibu hukum fikih meninggalkan sholat itu ada tiga pendapat yang pertama adalah yang meninggalkan sholat ini kalau ini terjadi ya Allah dihukumi bunuh setelah dia dinasihati ini kalau pemerintahan Islam kalau pemerintahan Islam setelah dinasihati tidak mau setelah dinasihati dinasihat tidak mau dia dianggap murtad itu yang pertama dia dianggap murtad yang kedua dia dihukum juga bunuh tapi tidak murtad tidak murtad yang ketiga dia dipenjara, dicambuk dan dipenjara ini yang paling ringan. Ini hukum orang yang tidak sholat malas bu karena malas. Tapi kalau orang yang mengatakan sholat itu tidak wajib, apa jadinya? Murtad ya sudah keluar dari Islam sudah kufur dia. Ya, ya. ini orang sholat yang apa? Karena ma malas tadi. Yang paling ringan apa? Dicambuk dibui. Itu kalau pemerintah apa? Pemerintahan Islam besarnya dosa yang meninggalkan sholat karena rasul mengatakan bena syirik wal kufur tak sholat dia antara kesyirikan dan kekufuran itu yang meninggalkan sholat jadi pembeda antara kesyirikan dan kekufuran itu yang meninggalkan sholat banyaknya kaum muslimin yang meninggalkan sholat menyanyikan sholat datangnya generasi yang menyanyikan sholat Al-Quran telah menyatakan demikian yang kedua yaitu orang-orang yang menyanyiakan sholat ini yang dosa Yang kadang-kadang kita gak sadar bu Mengakhir-akhirkan mengerjakan sholat bu Nah ini atati bu Jangan sampai kita menyanyiakan, menyanyiakan sholat dengan mengakhir-akhirkan mengerjakan sholat Sholat sih sholat Tapi dia mengakhir-akhirkan apa? Mengerjakan sholat Ini termasuk awal sholat Yang ketiga apa? Yang termasuk menyanyiakan sholat adalah ketika dia tidak mengerjakan rukun dari rukun-rukun salat. Ini enggak sadar bahwa dia termasuk dalam menyanyayakan salat itu. Menger meninggalkan rukun dari rukun-rukun salat atau meninggalkan wajib dari wajib salat atau meninggalkan syarat dari syarat salat. Subhanallah. Seperti apa sih rukun salat, Bu? Orang Islam banyak meninggalkan satu rukun. Apa? Tidak tumak ninah. Tumak ninah itu rukun. Lihat Orang pada sholat timusalah, jemputalitan kayak ayam makan pol. Masya Allah, yang dibaca gimana? Dikir, Zikirnya ya, gimana? Subhanallah bilal al dimin ketika kita, yaitu kita ruku, ketika kita sujud, baru satu sudah bangun, secepat kilat begitu. Tidak cuma nina, itu termasuk menyanyiakan sholat itu dosa besar orang yang meninggalkan sholat itu. yang ketiga sehir, ini dosa besar. tadi apa syirik, kedua sholat ya, yang tadi menyanyiakan sholat tadi, yang ketiga adalah sehir. nah sehir, berarti sehirnya ada, ada, bukan khayalan. Ya, sehirnya ada. kenapa kok dikatakan bukan khayalan? karena ada dari sekelompok kecil orang Islam yang mengatakan sehir itu nggak ada. seperti apa? seperti kaum muqtazilah. Kaum Mu'tazilah itu kaum yang pakai akal. Yang dia tidak percaya terhadap itu. Sihir itu ada. Orang yang belajar sihir dosa besar. Ya. Yang belajar sihir dosa besar. Para ulama sekarang juga mengatakan ulama sekarang yaitu orang-orang yang belajar misalnya hipnotis, apa hipnotis termasuk daripada sihir? Bisa jadi. Ya kan, Bu? Orang linglung kadang kala linglung disuruh apa nurut disuruh ini nurut ya kan begitu kadangkala -kadang. ya apakah hipnotis ini termasuk daripada sihir ini yang perlu kita kaji tapi ada ulama emang katakan bahwa hipnotis bagian daripada sihir bisa jadi dosa besar orang yang belajar sihir ya. keempat riba itu dosa besar ya riba itu dosa dosa besar riba ya. bahkan Ribak itu ibu dosanya lebih besar seorang anak yang zina dengan ibunya. Waliyahubillah. Waliyahubillah. Saya ulang, ribak itu lebih besar dosanya daripada seorang anak yang zina dengan ibunya. Itu dosa ribak. Dosanya lebih daripada dari itu. Waliyahubillah. Ya ribak. Ribak itu apa? Yaitu Muamalah yang mengambil Keuntungan Mengambil sesuatu Kelebihan-kelebihan daripada akad-akad Yang telah disepakati Itu riba, hindari hal itu Ya, seberapa banyak riba Sekarang sudah bertebaran di sekeliling kita Hati-hati terhadap hal itu Memang riba bertingkat ibu Riba itu apa? Bertingkat Dosa pun juga demikian ya Dosa juga bertingkat-tingkat Dosa juga bertingkat-tingkat, sama. Ya. Yang kelima, zina dengan tetangga. Zina dengan tetangga, kata Rasul. Ini semua diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu buka tafsir Imdu Kafir, ketika menafsirkan Anisa tadi 31 akan ketemu ini dari berbagai riwayat. Apa? Zina dengan tetangga. Kok zina dengan tetangga? Berarti kalau zina dengan bukan tetangga tidak dosa atau dosanya gimana? Zina dengan tetangga lebih besar dosanya daripada zina yang bukan tetangga. Kan saya katakan bahwa dosa itu mempunyai apa? Tingkatan. Zina dengan tetangga lebih besar dosanya daripada zina yang bukan tetangga. Sama-sama besarnya, tapi lebih besar yang zina dengan tetangga. Lantas apa? Judi. Maisir Dosa besar Apa selanjutnya Minum khamer ya. Minum khamer ya. Lantas Apa lagi Melaknat kaum muslimin Melaknat Melaknat itu dosa besar Yang tanpa hak Sedikit-sedikit kita katakan mal'un kamu Mal'un mal'un bu. Kadang-kadang kita sering denger kan bu Orang katakan sedikit mal'un Sedikit mal'un Jangan sembarangan kita mengatakan Terkutuk-terkutuk kepada saudara kita Dia berbuat sedikit Dosa mal'un Mal'un malun itu apa sih? Mal'un itu kan Terputus dari rahmat Allah itu mal'un yang terlaknat Siapa yang terlaknat? Yang Allah dilahirkan terlaknat Satu, Iblis Kedua Firaun itu terlaknat, ya kan? Yang jelas ada nas, ya. Jadi jangan sembarangan melaknat kaum muslimin, malun, malun, kamu laknat, kamu laknat. Jangan sembarangan begitu. Ada fikihnya, ada aturannya melaknat itu ada fikih, ada aturannya. Orang yang gampang melaknat orang lain, malun, malun, laknat, laknat itu jangan sembarangan kita. Itu dosa besar orang yang sembarangan apa? Apa, mengatakan demikian. Selanjutnya yaitu Menuduh muslimah berzinah. Nah ini, Menuduh muslimah berzinah. Itu dosa besar. Ya bu ya, bu saksi dalam zina tuh menuduh zina berapa orang? Saksi biasanya kan dua kan? Ini berapa orang? Ah, empat orang. Bayangkan ibu Menuduh zina itu harus ada empat saksi, kan saksi kan biasanya kan dua, saksi nikah suah, ya kan? ini dalam menuduh zina empat Allah katakan, nggak ya, sembarangan menuduh zina itu jangan sembarangan, jangan sembarangan menuduh zina kepada wanita-wanita muslimah. Selanjutnya yaitu lari dari medan perang, ini untuk para lelaki, kaum lelaki, lari daripada medan perang. Selanjutnya durhaka kepada orang tua, ukuk wali durhaka kepada orang tua. Ya, selanjutnya saksi palsu, saksi, saksi palsu. Ya, saksi palsu itu dosa besar. Selanjutnya perkataan bohong di pengadilan, saksi palsu dengan perkataan bohong, dibedakan oleh para ulama itu juga apa? Dosa besar Kemudian mengambil hak orang lain Menipu Mengambil hak orang lain dengan menipu Itu dosa besar Sampai kata ibnu Abbas Para ulama berbeda Ada yang mengatakan Bahwa dosa besar itu ada tiga puluhan Tiga puluhan Ada yang mengatakan Empat puluhan dosa besar Ada yang mengatakan lebih daripada Tujuh puluhan dosa besar jenis-jenisnya dosa besar itu, tapi intinya dosa besar sebagaimana dalam tafsir ilmu kasir yang tadi yang saya sebut tadi itu adalah dosa-dosa besar itu. Siapa yang meninggalkan dosa besar kata Allah dalam surat Anisa An intajtanibu kaba irmatonhauna anhu jika kalau kalian menghindari dosa-dosa besar apa yang telah dilarang yang kalian dilarang darinya nukafirankum sayyati kami akan menghapus dosa-dosa kecil. Nah, dosa kecil itu apa? Apa kira bu Allah akan menghapus dosa-dosa kecil ya. Tadi kan dosa-dosa besar tadi Nah Dosa-dosa kecil itu apa? Allah akan menghapus dosa-dosa kecil Ya, ya diantaranya dosa kecil para ulama khilaf Apa yang dimaksud dengan dosa-dosa kecil? Apakah dosa-dosa kecil itu selain daripada yang tadi disebutkan Tapi ibnu Abbas mengatakan tiga puluhan dosa besar Ulama yang lain mengatakan lima puluhan dosa besar jadi dosa kecil itu yang apa? Yang Allah akan hapus itu. ya Para ulama berkhilaf antara yang menyebutkan dosa kecil itu. Di antaranya, di antaranya dosa kecil adalah yaitu misalnya yaitu orang yang lale. Orang yang lale misalnya memberikan eh, hak kepada orang lain. Misalnya membayar. Ya. Dia lale, betul-betul lupa ya. Bukan disengaja Betul-betul apa? Lale Memberikan bayaran kepada orang Lale ya Lale itu lupa Berarti Lupa Bahkan bisa dimaafkan Tapi dimasukkan ke dalam dosa-dosa yang kecil tadi Atau misalnya dosa kecil itu adalah Yaitu sesuatu Yang dia misalnya Menyakitkan Omongan yang tidak sengaja menyakitkan Ya Omongan yang tidak sengaja menyakitkan Itu termasuk dosa kecil yang kita ngomong kepada seseorang, tapi menyakitkan orang itu, yang bisa bikin kuping merah, ya, yang bisa bikin dia marah, omongan itu. Tapi enggak, tapi spontanitas kita keluar dari mulut kita, yang tidak direncanakan, yang bukan sifat yang memaki, yang bukan sifat yang ngumpat, ya, kata-kata yang biasa tapi menyakitkan, itu termasuk dosa kecil. Itu ulama mengatakan demikian, hal-hal yang termasuk itu, ya, itu Allah akan hampuni dosa kecil. Selagi menghindari dosa apa? yang besar tadi ya. Maka itu Ibu, a'azzakumullah nanti saya sebelum saya akan buat apa? mungkin tanya jawab kalau apa yang yang mau ditanyakan ya. Kalau kita lihat Ibu ya sedikit saya akan berikan efek daripada apa Bu? efek daripada maksiat ini. Terutama kita yang punya keturunan ini, Bu. Ya. Yuk kita buka surat Anisa, Bu. Sebagai renungan kita, Bu. Surat Anisa. Bentar, surat Anisa. Surat Anisa yaitu ayat, Bu. Sembilan, Bu. Ya. Ayat sembilan Anisa. Ayat. Ya, jadi kadang-kala orang yang hidup di dunia ini kita bu, kadang-kala kita ini mengkhawatirkan orang-orang yang kita tinggalkan, yang kita meninggalkan keturunan-keturunan kita yang lemah, yang mengkhawatirkan yang mereka mengkhawatirkan keadaan mereka. Ya, ibu perhatikan. Waliyakshidina lautara kufi khalfihim zuriyat dan Mereka takut, yaitu orang-orang yang meninggalkan keturunan setelah mereka, keturunan yang lemah, yang mereka mengkhawatirkan keadaan mereka, yang mengkhawatirkan keadaan mereka. Ini adalah orang-orang yang memikirkan tentang keadaan generasinya, keturunannya orang-orang yang mengkhawatirkan tentang apa yang mereka khawatirkan yang men mereka meninggalkan keturunan mereka yang lemah, yang mereka khawatir terhadap keadaan mereka. Ya. Kita Bu, Ibu perhatikan. Yang paling sekarang mengerikan ini, Bu. Generasi kita 20 tahun yang akan datang mau jadi apa? 30 tahun yang akan datang mau jadi apa? Ibu kadang-kadang berpikir enggak ini yang ibu-ibu muda ini. 30 tahun yang akan datang anak kita itu mau jadi apa? Dengan keadaan yang masya Allah Kadang begini ini sekarang. Yang fitnah di mana-mana. Kita di Indonesia ini 20 tahun 30 tahun yang akan datang itu akan jadi apa generasi kita? Makanya Allah katakan wal yahsyalladzina lau taraku min khalfihim dzuriyatan fi'afan. Mereka mengkhawatirkan meninggalkan keturunan yang apa? Yang lemah, yang mereka khawatir Saya terang terangan mengeri saya Saya tidak membayangkan 20 tahun yang akan datang itu Keturunan kita itu jadi apa Ibu-ibu yang sekarang masih gendong anak ini Yang 34 tahun yang akan datang itu Tidak terpikir kita Mau jadi apa anak kita Apakah masih tetap jadi anak islam kah Ibu pernah berpikir gak Apa mungkin anak kita masih jadi orang islam Enggaknya, ibu Yang punya anak-anak ini Apakah kita selalu mendoakan Anak kita siang malam Supaya anak itu tetap menjadi muslim Keadaan yang begini luar biasa Fitnah Sekarang aja suatu luar biasa Apalagi 30 tahun yang akan datang 40 tahun yang akan datang Anak kita ini mau jadi apa Allah katakan orang-orang yang takut Orang-orang yang khawatir Yang meninggalkan keturunan sesudah mereka keturunan yang lemah dzurriatan dha'ifan mereka takut terjadi apa-apa pada mereka khaufu alaihim dalam surat an-nisa 9 Apa ada jaminan keturunan kita pasti muslim Coba Ibu renung yang sekarang punya anak 6 tahun 7 tahun enggak mikir 30 tahun yang akan datang jadi apa anak saya Mengerikan Hanya orang-orang yang apa Mendekat kepada Allah sekarang. Sekarang sudah zaman yang kita mendekat kepada Allah. Maka Allah katakan, Wal takwalah kamu selalu di mana tempat kamu bertakwa kepada Allah. Wal yakulu kaulan syaridah dan kamu selalu mengucapkan kata-kata yang tegas, kata-kata yang benar. Mananya apa? Kita selalu mengucapkan kata-kata tauhid. Kemanapun kita berada, harus kita dengan tauhid menerapkan tauhid kita. Ini keadaan luar biasa Karena pendidikan ini Dasar pendidikan dasar itu ada di tangan Seorang ibu ya. Itu pengaruh-pengaruh Dari kemaksiatan bisa Terjadi pada keturunannya Bapaknya yang berbuat Maksiat, eh anaknya kena Kena apa bu? Kena dampak Ada orang mau minta anaknya Anak perempuannya Bapaknya mantan Pemabuk, oh, eh, kamu nggak tahu, bapaknya dulu kan mantan, mantan apa Papa mabuk loh lihat, lihat mantan saja dikorek-korek, apalagi masih aktif. Padahal anaknya bisa jadi pakai jadar, bisa jadi anak perempuannya pakai busana muslim yang bahkan anak baik. Tapi karena bapaknya berbuat maksiat yang terkena dampak anak, inilah dampak maksiatmu. Ini yang terjadi di masyarakat. Saya pernah, di, pernah ada orang yang meminta anak perempuan Si bapak ini tanya Kenal saya sama si dia Kok gak salah bapaknya gini gini gini Waduh mau saya ngomong nanti buka aib Kalau gak ngomong waduh dilema itu saya mau Saya tahu dapatnya begini mantan Tapi mantan Berat kita Kita yang gak ikut-ikutan saja kena dampak Sebagai saksi maksudnya yang tahu dia Luar biasa kemaksiatan ini, Yang kena keturunan kita juga kena Tapi sebaliknya Kalau orang tuanya soleh Keturunannya kena dampak soleh Buka surat Al-Kahfi Bagaimana sebaliknya Dalam surat Al-Kahfi Surat 18 Kebalikan dari tadi Surat Maryam 9 Ayat 9 tadi Ya, Surat Al-Kahfi 82 Al-Kahfi 82 Al-Kahfi 82 Temu Ibu Ini menceritakan apa? Wa amal jidar fa kana li ghulamain yatimain adapun tembok itu yang telah dibangun oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa ya itu diperuntukkan untuk dua orang anak yatim. Yang di bawahnya tertanam apa harta karun untuk keduanya. Kenapa? Karena kedua orangnya saleh. Farada rabbuka ayyubulgha dan sesungguhnya rabbmu akan, mengembali, akan mengembalikan itu harta itu sesudah mereka ini dewasa dan mengeluarkan itu harta keduanya anaknya ini dengan rahmat dari Tuhanmu bu Anak akan kena dampak Dari orang tuanya Harta anak yatim itu selamat Berkat apa Berkat apa ibu Berkat orang tuanya soleh Tapi sebaliknya Dampak dari orang tuanya berbuat Maksiat anaknya kena Kecipratan Anak kena lebih-lebih Saudara besarnya juga kena Keluarga besarnya kena Adik kena, kakak kena, ponakan kena. Eh itu paman kamu. Iya. Oh, kenapa sih? Enggak, enggak, enggak. Pada mengomong tapi karena pamannya. Coba lihat. Ponakan kena. Alam juga kena, alam juga kena. Karena dampak maksiat. Allah katakan zaharul fasad bima kasaba dinas telah rusak. Ini daratan karena sebab apa? Tangan-tangan jahil Manusia, kemaksiatan, rusak Alam pun rusak, tanah rusak Hutan-hutan menjadi rusak, kenapa? Karena kejahilan manusia Karena kemaksiatan manusia Alam pun kena kecipratan Alam tidak serasi Gunung-gunung sudah tidak serasi lagi banjir di mana-mana Kenapa? Kemaksiatan Yang telah dilakukan manusia Cobaan, musibah di mana-mana Karena kemaksiatan Bisa saja gempa bumi, banjir Karena apa? Kemaksiatan Karena Allah dan Rasulnya mengatakan Bahwa kalau sudah orang membiarkan kemungkaran Maka Allah akan mengadab kepada kesemuanya Termasuk orang yang soleh Ya baik Ini ada pertanyaan yang bagus Bagaimana kalau dosa yang masa lalu bisa jadi Orang melakukan yaitu dosa Ya Ya sebenarnya Bukan lupa, sudah tidak sadar. udah lama sekian belas tahun, puluh tahun misalnya begitu. Nah, maka daripada itu bu, dosa semua manusia pasti ada. Kecuali para nabi yang telah maksum. Kullu bani adam khotu'un. Wakhir khotu'un at-tawabun, kata Rasulullah. Semua manusia itu pasti berbuat dosa. Bahkan kata Allah, kalau manusia tidak berbuat dosa, aku akan ganti dengan... Manusia yang baru Dengan makhluk yang baru agar berbuat dosa Pernah dengar hadis ini? Kalau seandainya manusia tidak berbuat dosa Kalau seandainya tidak kata Allah Aku akan ganti manusia itu dengan makhluk baru yang berbuat dosa Karena apa? Bukan dalam arti manusia Allah melegalkan dosa Tidak Karena tempat manusia ini adalah Lemah dalam segalanya Cenderung berbuat Dosa Cenderung kecuali yang mendapat rahmat dari Allah Makanya Rasul mengatakan Semua bani Adam itu manusia pasti dosa Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa itu adalah Tobat Jadi bagaimana dosa yang lalu Bahkan kita sudah di alam sadar kita Gak tahu apa iya apa enggak Ada yang ingat dan sebagainya Kita tobat ya Allah Ampunilah dosa-dosaku Baik yang aku sadar ya Allah Maupun yang aku tidak sadar, kalau yang aku tidak sadar ya Allah jelas tidak mungkin ya Allah aku bisa memerincinya ya Allah. Begitu kata-kata ibu pada Allah dengan bahasa ibu. Ya pasti aku nggak mampu untuk bisa memerinci dosa-dosaku yang aku tidak sadar sekian belas tahun, puluh tahun. Ampunilah aku ya Allah. Engkau Maha menerima taubat hambaMu ya Allah. Engkau Maha Rahim. Ibu sebut ayat-ayat itu nama nama Allah ya Rahman. Ya Rahim, Ibu tawassul dengan nama-nama Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Terimalah tobatku ini Ya Allah Ibu dengan rojak Apa rojak? Optimis Penuh harap diterima oleh Allah Karena dibangun dua Amal itu dibangun dua bu Rojak dan Khauf Penuh harap Dan rasa takut Demikian bu ya Jelas ya Yeah?